Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi amaruna wa ujabana bil'ibadah Wa salatu wa salamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah La hawla wa la quwata illa billah Amma ba'du Hadrotil Mukarramin Segenap para alimil ulama Para asatidah, para kiai, para guru Para orang tua yang saya muliakan Wabil khusus segenap guru-guru kita yang hadir malam hari ini Yang mohon maaf tidak dapat kami absen satu persatu namanya Namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya Segenap pengurus DKM Masjid Jami Al-Mutaqin Dan para aparat pemerintah Obel khusus yang sama kita hormati Bapak Camat Bapak Camat Kecamatan Cilandak yang baru saja menyampaikan sambutannya. Para ibu, para bapak, hadirin wal hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, diam-diam neng ya. Dan nah, diam-diam gantian ngomongnya ya. Boleh ngomong tapi jangan bersuara ya. Para ibu, para bapak hadirin wal hadirat yang berbahagia Malam ini kita dalam rangka acara Haul Akbar Eh, eh diam-diam dulu, saya buat lagi rapat di situ Diam-diam, jangan ngomong, jangan ngomong Gak enak bu, kalau dia ngomong, saya ngomong, saya ada saingan Gak enak, dah, diam Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ada seorang anak nanya kepada Nabi Ya Rasulullah Hal baqiyya min birri abawaya syai'un abiruhuma mimba'di mautihima Ya Rasul apakah masih ada cara untuk saya berbuat baik kepada kedua orang tua saya Tetapi kedua orang tua saya sudah pada meninggal dunia Kata Rasul banyak cara berbuat baik kepada orang tua yang sudah enggak ada Apapun kerjaan yang baik, engkau niatkan pahalanya buat kedua orang tuamu yang sudah meninggal dunia, itu pahalanya sampai. Ya bu? Ya bu? Apaan? Kita ngomong bengong. Dengar Rasulullah ngomong begini, itu bocah langsung buru-buru bikin sumur. Dia bikin sumur di samping masjid Nabawi Dia niatkan bikin sumur pahalanya buat kedua orang tuanya Jadi orang kalau mau masuk masjid ya wudhu pakai air sumur itu bersuci pakai air sumur yang dia bikin Ini hadis di oleh Imam al-Sheikh ad-Dahlawi Kata beliau apa? Bikin sumur aja ada pahalanya buat kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Apalagi kita baca zikir, baca surah yasin, doa yang kita panjatkan malam hari ini. Itu lebih nyampe lagi. Ya bu. Ya bu. Ini hadis kalau enggak dikias ribet. Besok lama-lama ada yang mati jadi bikin sumur samping masjid. Ada yang mati lagi dibikin sumur lagi samping masjid. Lama-lama banyak sumur orang kagak masuk masjid nyemplung semua. Maka inilah perlunya kias. Selain Al-Quran, selain Hadis, selain ijma ulama, sumber hukum kita adalah kias. Apa itu kias? Saya kasih contoh biar danta. Kayak adhan. Adhan bu, itu sunnah masuk ketika waktu sholat. Ini di kias adhan, bukan hanya waktu masuk sholat ada kita disunahkan adhan. Kapan? Angin kencang, hujan gede, gledek gede, sunnah adhan. Yang kedua apa? Lagi kebakaran kita disunahkan adzan. Terus bayi baru lahir brol ke alam dunia, sunnah diadankan kuping kanan, ikomahkan kuping kiri. Nulad siapa? Nulad Nabi. Cuman ngadzan ini adzan kencang-kencang. Mentang-mentang babanya kori, suaranya enak, baru tumben punya anak, wah dia tompo depan kupingnya. Mana aja nyanyi lagu Mekah, wow, Waktu berlangsung pada biru mukanya bocah, bibirnya gemeter, lag kelenggar tuh bocah kena sawan. Jadi ini jangan kencang-kencang. Madan ini aja kencang-kencang. Madan ini aja kencang-kencang. Terus kapan lagi tuh sunnah adhan, mayit dimasukin ke lubang landak, tuh, ke liang lahat, mukanya dihadapin ke arah kiblat diciumin tanah, sebelum ditutup amal papan, sunnah diadhankan. Maka ini perlunya kian sekarang orang enggak pakai ilmu gituan. Orang sekarang pada sok nyari agama yang instan, yang praktis-praktis aja. Enggak usah katanya orang mati dibacain tahlil enggak nyampe. Enggak usah dibacain yasin kata dia mati-mati aja sudah. Ini Sekarang orang kebanyakan begitu nih ngeri kita pak Ini anak-anak kita Terus generasi-generasi kita sekarang lagi dijajah Ini pendangkalan iman dan akidah Kita banyak yang ngacak-ngacak nih Yang bikin kita malas ibadah Udah banyak godaan luar, godaan dalam Bu, Apalagi dalam rumah sendiri Banyak godaan TV Sahabat Nari nggodain anak kita Apalagi ibu-ibu Mas Maghrib memang acaranya seru-seru Trans TV ada YKS. Wuh wow, berebut remote datu anak memak Mana magri magrib ibu-ibu lihat pakai seragam pada joget semua. Dipimpin datu nyanyi sama si Soimah. Diajarin joget sama si Cesar. Mana pakai eh, seragam tu pen buntulmu. Tutupan oplosanmu, emani nyawamu Ya Allah Maghrib, maghrib Pindah lagi Indosiar, Dangdut Akademi Deterong Show Buh. Nyanyi datu kebetulan Malam itu Cuacanya terang bulan Ku melihat kiri kanan Hai indahnya pemandangan Sayang tak lama Apal banget loh Ya Allah Ini sekarang Masya Allah, habis tuh film gituan, sinetron dah, benar Bu, ini sekarang Islam banyak yang ngelecehin, judul sinetronnya bagus, cakep itu judulnya, lihat judul sama ceritanya ngaur, benar Bu, ini ngelecehin Islam, judulnya bagus, Ma Ijah pengen ke Mekah, tapi lihat Ma Ijahnya jarang ke sorot di TV, yang muncul si Ocit mulu, bener bu oceh jaki korek mancung jabrik munaroh ini judul amat ceritanya udah kagak nyambung bener ini pelecehan lagi muncul lagi sinetron wo pesantren dan rock and roll cakep judulnya tapi lihat isinya anak kita diajarin pacaran bener bu Bu ya sekarang jangan pakai diajarin pacaran Memang udah pada paham semua Anak-anak ABG Cewek kumpul Tuh pada kumpul namanya cabai-cabean Ini kalau rombongan dia Namanya ini terong-terongan Bencong pada kumpul Terong dicabein Ya Allah Bener Bener bu muncul lagi sinetron sampai sekarang gak kelar-kelar namanya wow sinetron tukang bubur naik haji ini baru-baru doang ceritanya bagus Haji Sulam ahlaknya yang bagus dimunculin di TV dikatain apapun difitnah terus tapi tetep istriqomah sabar lama-lama Haji Sulam kagak nongol-nongol sampai mati Haji Sulamnya yang nongol Haji Muhyiddin mulu Haji Muhyiddin Tahu sendiri ya Haji Muhyiddin, Bu, Allah ahlaknya enggak pernah ada, tiba baru pulang haji dua kali aja berlagu banget, hidup jadi erweh. Sian banget saudaranya tuh si Mahmud, habis warisan dikuasain, saya kesian banget sama si Mahmud. Apalagi bininya tuh Haji Maimunah masih hidupnya lemesan lagi kalau ngomongin orang di warung habis kata-katain semua. Mati dah Haji Maimunah, Haji Muhyiddin galau ditinggal bini. Dideketin dia hendak namanya Riamah, emang Riamah kagak demen masih dilancongin aja. Dasar Haji Mu'idin kagak punya pikiran, padahal kan Riamah udah dilamar matulang Tulang Togu, masih aja didatengin. Wah, gua. Ya Allah, padahal kan Haji Mu'idin ada yang demenin, Makno ya, Bu. Makno demen banget sama Haji Muhyiddin sebenarnya menaji Haji Muhyiddin aja kagak temen sama Makno Makno nenek-nenek kebangatan lenjeh Untungnya Haji Muhyiddin punya anak si Rumana Rumana cakep itu bu, akhlaknya bagus lembut suaranya Saya juga sebenarnya demen sama Rumana Ya cuman saya keduluan sama si Robi aja ya Rumana sama Robi udah nikah punya anak Habibi kan Habibi itu waktu masih umur satu tahun pernah diculik sama pemulung waktu itu Minta-minta busan satu ya udah apal, emang ibu-ibu doang yang punya TV, saya juga punya TV. Ya Allah. Nih. nih lihat sekarang, masya Allah banyak pelecehan-pelecehan buat kita umat Islam. nih, jadi balik lagi nih Rasulullah, seorang anak nanya lagi ya Rasul, orang tua saya sudah meninggal dunia, apa yang mesti saya perbuat untuk melakukan takzim berbuat baik kepada kedua orang tua? Kata Rasul yang pertama alaihima, Doain kedua orang tua kita Bu bu, Doain Sebab emak bapak kita keramat Ini orang sekarang pada salah kaprak Ziarah ke mana nyampe Nyewah bus ngutang-ngutang jelakonin Gitu dan ziarah ke kubur Emak bapaknya kagak pernah datang-datang Hidup lebaran doang pengki jibawa Pacul jibawa Jokore di kuburannya aja, ya. emang dasar anak geblek kembang doang jika ya taruhin depan kuburan Ngomong oh, depan kuburannya, ba biar tau nih besok habis lebaran gue mau hajatan doainnya biar jangan hujan, biar tamu datang banyak Tuh emak kalau bisa hidup dicekek tuh bocah bu. Ya Allah Nih Mbak Bapak kita Sebab kenapa? Sehebat apapun seorang anak Bu Anak biar kata hebat banget, pinter banget nih anak Anak biar kata sekolahnya S1, S2, S3, Sgetok, Steler dia punya Anak biar kata titelnya Doktor, Profesor, SH, M.M, MBA, titel brentet Anak biar kata disebut Al almukarram banget, disebut kiai, disebut mubalek, ceramah kemana-mana pakai diarak Dicium tangannya menjamah bolak-balik, dijemput sama panitia Pergi haji tiap tahun dia mondar-mandir ke Mekah. Umroh Saban Bulan dia berangkat. Sodakoh paling banyak. Tapi satu dia durhaka dengan kedua orang tuanya. Segala amal ibadahnya di hadapan Allah ditolak mentah-mentah. Ini jangan macam-macam emak -macam, sama babak. Ini macam-macam emak. Ya Allah. Apalagi emak emang jasanya rada gede. Benar bu? emak tuh yang lahirin ibu dah yang lahirin sakitnya luar biasa sebelum lahirin bunting dulu kan bener bu buntingan satu bulan dua bulan ngidam, tuh emak udah keseksa kadang-kadang wah, wah, lagi ngidam yang diminta yang aneh-aneh tengah malam pengen banget nyium pala pala kereta hmm, tuh emak dapat empat bulan anak dalam perut sudah keluar tekan aja pengen keluar ada yang nyundul-nyundul itu -nyundul, bocah dalam perut kalau sundulannya kencang ada sundulan Charles Puyol pemain belakang Barcelona yang nomor lima rambutnya gondrong kayak beri prima kalau nyerang ke depan dapat umpan dari si Pedro langsung disundul gol cakep malahnya kaga peyang ada yang nendang-nendang dalam perut ya bu uang tendangannya kencang kayak tendangan Cristiano Ronaldo, pemain Real Madrid yang nomor punggung tujuh, wuh kalau nyerang ke depan dapat umpan dari Karim Benzema langsung ditendang gol, cakep bakinya tendangannya bengkok pisang. Saat-saat sembilan bulan ibu tambah keseksa, bener bu berat, kemana aja kandungannya dibawa, belum pernah ditaruh tidur miring kayak nomor tiga. Celentang kayak kubah masjid tengkurep takut meletus Saat-saat ngelahirin pilihan cuma dua Kalau enggak hidup Oh, Saat sakit mules mau ngelahirin perut sakit dicari Aduh bang Ya Allah bang Sakit banget bang Laki kita nyamperin dikit banget Ngomongnya sabar aja neng Emang ada bagian lu Segitu doang Saat ngelahirin anak keluar Brol ke alam dunia Lihat situ perjuangannya emak Emak masih sakit, masih perih Masih berlumur darah Emak ngomong sambil ngerinti Alhamdulillah anakku selamat Benar bu Enggak ada ibu-ibu abis ngelahirin marah-marah Pas anaknya keluar ditunjuk-tunjuk nih gara-gara lu disialan Anak lahir dimandiin Abis mandiin di bedong, di timang Di kudang-kudang, disayang-sayang Dicanyiin sama emaknya anak raja, anak raja, anak raja, anak raja Biar kata bapaknya tukang ojek, tetap anak raja Tidak mungkin banyak udang-udang, anak tukang ojek, anak tukang ojek, kagak Tetap anak rah, raja, raja ojek Tuh, lihat perjuangan emak, Masya Allah Maka doa buat orang tua nih Hari ini malam ini kita bikinin haul almarhumin walmarhumat. Orang tua kita yang udah meninggal dunia. Hari ini kita bacain doa. Itu doa sampai almarhum girang dikirimin doa. Maka jangan pernah kita bu lupa dengan orang tua. Apalagi dikatakan dalam kitab Tanqihul Kaul. Kalau seorang anak sudah gak mau doain kedua orang tuanya. Maka tertutuplah pintu rizkinya ni jangan macam-macam, Bu. Ini kadang-kadang kita salah kaprah, pengen berkah, pengen nyari redok bukan datang sama emak sama bapak, datang ke dukun. Sampai di dukun ditanya lahir dari apa, Bu? Arebo. Waduh, ibu kagak cocok kayak di air. Lahirnya lagi dagang es berhenti. Ini gara-gara dukun sialan. Kadang-kadang salah kaprah ke keramat anu motong kambing sampai lima emak masih hidup boro-boro dipotongin kambing ayam yang udah telok yang biar kapuran boro-boro kita potongin sial diangkalan tuh anak ini jangan macem-macem emak -macem, bapak kita doain as alaihi alaihimah sholat, sholat itu gimana doa as-salatu logotan ad-doa sholat menurut bahasa artinya doa ini momennya isra mi'ra ibu, nyambung sholat artinya doa berarti orang yang rajin doa, rajin minta orang yang rajin minta, insyaallah dikasih Makanya mintanya pakai cara Solat aturannya ada Tata caranya Fikih mengajarkan Wa syar'an hiya aqwalun